Pas hierop, daar is nih beetje een beetje een beetje een beetje een Ding, ding, ding. Oh, beetje een beetje een beetje een korea koreaan jadi kalau di, digabut ke koreaan ah. <laughs> oke tadi kita udah bahas boyband dan girlband dari korea nah bagaimana dengan yang di tanah air seperti bahas juga tadi kan ya di indonesia juga tuh lagi dip, lagi marak banget bukan cuman cuma fans fansnya ya kan tapi boyband nya juga lagi marak boyband indonesia tentunya ya, kayak salah satunya boyband smash ini ada seven icon juga three in one ini yang pertama kali gue apa ya lihat di YouTube waktu itu adalah NSG Star, uh. kalian harus lihat body mereka. yah, gue lagi gerape-gerape bareng sendiri. oke oke oke awalnya gue pikir ini apa ya sampah, sorry sorry tapi ya menurut gue sampah ya awalnya ya entah kenapa rasanya kayak itu. Industri musik di Indonesia cuma kayak nungguin musim aja tuh, gak bisa jadi trendsetter Kalau misalkan musimnya Boy boyband lagi booming, uy, ikut ikutan, rame lah segala macam. Ya masing-masing punya penggambaran sendiri lah ya Tapi gue gak tahu juga ya kalau misalkan musik musik melayu yang pernah gitu kan Yang kemarin-kemarin kita dengar, itu dianggap trendsetter atau bukan ya sama industri musik global Ini! ngomongin soal penggemar di Korea, para fansnya itu dari boyband dan group band ini punya nama-nama sendiri. Ui, gila. ini misalnya VIP buat Big Bang, VIP, very important person. <laughs> salah, <laughs> important, bukan important. <laughs> terus ini gua nggak tau dibacanya ELF atau E E o F buat fans Super Junior. Ui. ini yang kemarin datang yang tadi diceritain ya is daar hotes, uh, hotes voor fans 2pm, uh, jam dua siang, iya uh, panas emang jam dua siang. <laughs> Terus ada juga wonderful buat fans dari Wonder Girls, ini. Wonder Girls. Kenapa gue jadi ketemu Wonder Woman ya? Aduh, siang siang gini gue mesum, aduh. <laughs> Pokoknya masih banyak lagi lah. Di Indonesia juga nggak mau kalah. Tapi yang gue tahu sih cuma Smash nih ya, yang secara paling sering nangkring di TV itu nama penggambar itu smash blast, Widih. Terus yang lainnya, aduh nggak tahu gue. dan kayaknya gue belum mau tahu itu nama namanya apa daripada gue semakin mabok ke Koreaan ya nggak? <laughs> Oke, okay, buat yang masih dengerin, ya ajak teman-teman lo buat follow karakter FM. Ajarin gue nih yang bodoh ini soal ke Koreaan, kasih tahu apa aja yang perlu gue tahu dan mesti gue tahu soal boyband dan girl boy band Korea. biar nanti gue share juga di sini ya kan? Nah, yang Indonesia juga boleh deh, nggak cuma nggak, nggak hanya boy band, girl band Korea, Indonesia juga, misalnya Seven Icon, atau misalkan lo ada yang salah satu anggota Smash Bros, silakan. Ayo cuci otak gue dengan lagu-lagu Korea kalian. <laughs> atau kalian mau share sesuatu di sini, video kalian atau apa nanti kita share lagi, retweet lagi, silakan. <laughs> Beneran mabok nih gue. Uh, gue nyari minum dulu ya. Nee, sambil nungguin, gue nyari minum, nyanyi-nyanyi dulu sana. Nih.